Assalamualaikum. Sudarlan, berita malam edisi hari ini Rabu 14 September 2016 dibacakan Ardiansyah. 11 PTS akan jalin kerjasama dengan perguruan tinggi Malaysia. 12 perusahaan peternakan lakukan praktik kartel. 2050 hasil laut di Asia Tenggara akan menipis. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Zdarlun, 11 perguruan tinggi swasta di bawah Kopertis Wilayah 13 Aceh sedang menjajaki kerjasama internasional di bidang pendidikan dengan University Pendidikan Sultan Idris dan sejumlah perguruan tinggi lain di Malaysia. Untuk membahas dan menjajaki kerjasama tersebut, pihak Kopertis Wilayah 13 bersama 11 pimpinan PTS akan bertolak dari Banda Aceh ke Kuala Lumpur Rabu Pagi dipimpin Koordinator Kopertis Wilayah 13 Aceh Jamaludin Idris. Adapun ke kesebelas PTS dari Aceh yang ikut dalam misi penjajakan kerjasama dengan UPSI Malaysia tersebut adalah Jabal Gafur, Al-Muslim Pesangan, Universitas Rambi Mekah, Universitas Abu Diyatama, Universitas Gajah Putih, Universitas Iskandar Muda, STKIP Al-Wasliya, STIP Yasyafa, STKIP Usman Safri, STKIP Muhammadiyah, dan Akademi Keperawatan Fakina. Kunjungan ke-11 PTS di lingkungan Kopertis 13 ke Upsi Malaysia bertujuan menjajaki dan menggalang kerjasama di bidang pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi PTS di Aceh. Sudarlun Ketua Komisi Pengawas dan Pesaingan Usaha Syarka Wiraup menegaskan berdasarkan bukti dan kesimpulan yang ada, pihaknya yakin 12 perusahaan peternakan melakukan praktik kartel. Sarkawi mengatakan 12 perusahaan diduga melakukan kegiatan pemusnahan ayam masal secara bersama-sama. Dalam menjalankan wewenang mengawasi pasar dan persaingan usaha, KPPU juga melakukan monitoring terhadap industri yang dijalankan segelintir perusahaan-perusahaan besar. Terkait keputusan akhir kasus dugaan praktik kartel ayam yang sedang ditangani KPPU, Sarkawi menargetkan bulan Oktober 2016 telah dibacakan putusannya. Sudah dampak pemanasan global disinyalir akan makin meluas, salah satunya semakin memburuknya ekosistem laut yang berimbas pada menurunnya suplai hasil laut di wilayah Asia Tenggara. Laporan berjudul Explaining Ocean Warming yang dipaparkan dalam Congress International Union for Conservation of Nature minggu lalu membeberkan ancaman tersebut. Laporan yang disusun oleh 80 peneliti dari 21 negara, merupakan meta-analisis dari ratusan ulasan hasil riset ekosistem laut mulai dari bakteri mikroskopis hingga mamalia laut besar dan dampak pemanasan global. Selain karena rusaknya terumbu karang, penurunan hasil laut juga disebabkan migrasi spesies yang 1,5 kali lebih cepat. Ubur-ubur dan plankton berpindah ke wilayah yang lebih dingin. Sudahlun pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden Filipina Rodrigo Duterte mempersilahkan pemerintah Indonesia mengeksekusi terpidana mati Mary Jane Velusu, membuat keluarga Mary Jane di Filipina menangis dan bingung. Mereka meminta Duterte menjelaskan langsung apa maksud pernyataannya. Kemarin siang, usai melaksanakan sholat Idul adha di Serang Banten, Jokowi menceritakan pertemuannya dengan Duterte saat Presiden Filipina berkunjung ke Jakarta berbicara soal Mary Jane Jokowi berkata Presiden Duterte saat itu menyampaikan silakan jika mau dieksekusi. Namun pernyataan Duterte seperti yang disampaikan Jokowi itu dibantah pemerintah Filipina. Saat ini pihak keluarga belum mendapat kabar dari pemerintah Filipina. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Derlun delapan karya budaya dari provinsi Aceh ditetapkan sebagai warisan budaya tidak benda Indonesia tidak benda Indonesia 2016 dalam sidang penetapan yang berlangsung di Jakarta Rabu hingga Kamis besok. Sidang dipimpin sekretaris tim ahli warisan budaya tidak benda Indonesia Basuki Teguh Yuwono yang dihadiri seluruh tim ahli, kepala balai pelestarian nilai budaya dan dinas kebudayaan provinsi seluruh Indonesia. Delapan karya budaya Aceh yang ditetapkan adalah Mak Megang, Tari, Ge, Tari Guel, Nandong, Pacukude, Tari Menata Kenhine, Canang Kayu, Meracu, dan Liko Pulo. Sudah lalu rencana pemerintah membatasi harga terendah dan tertinggi sejumlah komoditas pangan strategis melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/2016 menuai kecaman para pedagang. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri mengaku kecewa atas keputusan itu. Pasalnya pemerintah tidak menggandeng asosiasi pedagang dan petani untuk duduk bersama membahas kebijakan tersebut. Abdullah menjamin sekalipun pemerintah tetap menerapkan kebijakan harga batas atas dan bawah, para pedagang tidak akan menuruti karena penentuan harga dari pemerintah belum tentu sesuai dengan harga pedagang.